Yang ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan proses ya. Proses e, mencari pasangan tadi dalam Barakulah Fikum. Konsep Islam. Pusat batasan yang boleh dilihat dalam proses nador. Nah, Barakulah Fikum. Wajah dan telapak tangan. Ada khilaf memang di kalangan para ulama. Tapi pendapat jumhur para ulama mengatakan. ya, Yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Nah Barakulah Fikum sebatas itu. Sehingga berarti ketika proses Nadal tersebut. Sang wanita tetap menggunakan apa? Kerudung. Ya Barakulah Fikum. Dan menggunakan eh, pakaian. Barakulah Fikum yang biasa. Ya. Tayyib dia gunakan ketika keluar. Nah, barakalawikum. Tayyib itu pendapat yang rajih. Karena mereka mengatakan wajah itu sudah menunjukkan ya barakalawikum kecantikan seorang wanita barakalawikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, <coughs> apakah dalam proses nawar diwajibkan untuk didampingi mahram? Nampaknya dalam proses nawar harus didampingi walinya, karena yang diberikan rusoh dalam syariat hanya melihat, ya, barakallahu fitu. Adapun untuk berkholwah berduaan dengan wanita tersebut belum diizinkan karena statusnya bukanlah istri. Jadi seperti wanita yang barokah hikam aja nabiya, barokah. Nah, ya, jadi tetap didampingi oleh mahramnya barokah hikam. Nah, apakah suara ahwat atau wanita itu aurat? Nah, ya, suara wanita itu aurat barakallahu fikum makanya di dalam eh uh, Al-Qur'an barakallahu fikum mereka diperintahkan ketika berbicara barakallahu fikum thayyib dengan ya nada bicara yang barakallahu fikum normal ya, tidak dibuat-buat diperindah barakallahu fikum karena itu akan thayyib memfitnah ya para lalaki barakallahu fikum nah sayip. Jika ketika memang ada kebutuhan dan keperluan maka berbicara dengan seperlunya ala kadarnya. Barakallahu fi nah, Allahu taala alam biswat. Dalam proses nawar barakallahu fi kum juga eh, tidak diperkenankan ya melakukan dialog, ngobrol misal ya dengan pasangannya gitu ya. Barakallahu fi kum. Tapi gimana dik. Nah, gitu ya gimana begini Mas atau yang semisal dengannya barakalawhikum ta'iyib karena pada proses itu hanya diizinkan adalah melihat barakalawhikum nah, ketika anda ingin mencari e, info maka cukup nanti dengan barakalawhikum ta'iyib perantara atau dari pihak walinya ya barakalawhikum ketika anda ingin mencari Sesuatu yang lebih detail. Barat wafik. Wallahu ta'ala alam bismuat. Apakah berbincang-bincang dengan istri. Bagian dari sunnah. Nah. ya, Bagian dari sunnah untuk. Barat wafikum. Mempererat. Ya, hubungan antara suami dan. Istri, barakalawikum. Nah, bahkan itu yang dimasukkan oleh mereka barakalawikum dalam kebolehan bagi seorang itu untuk barakalawikum begadang, ya. Karena dalam sunnah itu kan Rasul tidak suka berbicara barakalawikum setelah solat solat isya. Nah, dan beliau menganjurkan untuk apa? Istirahat atau tidur. Kecuali perbincangan-perbincangan yang Berfaedah atau bermaslah nah, Seperti Rapat ya untuk masalah Pengadaan apa e, taklim besok akhirnya abis isya ketemu Itu bermaslah Dan dimasukkan oleh mereka para ulama adalah Suami dan istri berbincang-bincang nah, Barakulahikum Cerita ya bagaimana hari ini Bagaimana anak-anak, ya, yang suami juga cerita bagaimana e, barakalafikum kerjaannya, naam barakalafikum, aib. Itu hal yang akan membantu, ya, memperkuat hubungan e, suami dan istri barakalafikum. Kalau sekarang kan fenomenanya itu beda, ya, masuk kamar suami pegang HP, istri pegang HP, ya enggak? yang ini sibuk WA yang yang istri sibuk Instagram, Facebook, barakallahuikum, ya. Masuk kamar yang satu ngadap dinding sana yang satu ngadap dinding sini, barakallahuikum. Sudah habis itu suaminya duluan yang ngorok ya kan? Habis itu baru istrinya. Begitu terus tiap hari. Barakallahuikum. Iya. Baik. Itu barakallahuikum sesuatu yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi hambar atau di dingin seumpama saya mempunyai kesalahan dosa di masa lalu dan sekarang saya akan menikah dengan seorang laki-laki Apakah saya wajib menceritakan dosa saya kepada suami? Nah. Di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menutupi aib. Ya. Kesalahan dan dosa-dosa kita. Kecuali Barakulah fikum untuk sebuah kemaslahatan. Rasul mengatakan. Kelu ummati maafah, sabit. Illa al mujahhirin. Semua umatku akan mendapatkan kemaafan dari Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan ya. dalam dosanya. Dia membanggakan. Malamnya dia maksiat, pagi harinya dia cerita. Nah, malamnya dia maksiat. Pagi harinya dia upload itu maksiatnya. Ya. Jadikan profilnya. Barakallahu fikum. Kalau zaman sekarang kan seperti itu ya. Nah, enggak cerita tapi diupload sehingga seluruh dunia bisa melihat kemaksiatan yang dia lakukan. Sama, itu dia tidak akan mendapatkan kemaafan. Barakallahu Nah. <tuh> eh, terkait dengan eh, dosa di masa lalu ini tergantung, ya. Bentuk dosanya itu apa? Barakulah Fikun. Kalau dosa yang tidak ada kaitannya dengan Barakulah Fikun kemaslahatan atau kaitannya dengan eh, apa? rumah tangga, Barakulah Fikun. Itu Ahsan ditutupi. Tapi kalau sudah ada kaitannya dengan Barakulah Fikun, maka dia berbicara dengan terus terang. Ya. Anggap Barakalafikum. Aib, eh, misal ya, misal saja saya contohkan Barakalafikum. Bukan berarti ini yang, yang dimaksudkan oleh penanya, tapi saya contohkan. Seperti dosa, mungkin dia dulu pernah Barakalafikum jatuh dalam yang namanya apa? Zina, ya, karena mungkin kejahilan dia Barakalafikum. Maka ini sebuah aib, aib yang besar. Dalam Barakulah Fikm rumah tangga. Nah. ya Dan dia. Sudah bertobat. Barakulah Fikm dari itu semua. Karena kejahilannya. Maka di situ dia harus. Cerita. Ya. Dengan laki-laki yang ingin apa. Barakulah Fikm. Meminangnya. Barakulah Fikm. Kalau laki-laki itu. Berkenan. Iya bisa dilanjutkan tapi kalau laki-laki itu merasa barakalawhikum taib tidak berkenan ya sudah berarti memang belum jodohnya barakalawhikum nah karena itu sebuah aib ya aib yang besar barakalawhikum aib walahu tala alam bishawab begitu juga barakalawhikum misal ee, kaitannya dengan apa ya penyakit juga demikian kalau dia ada punya penyakit yang itu akan mempengaruhi jalannya rumah tangga. Juga dia cerita. Nah misal dia punya penyakit e, kista misal ya. Sehingga dari pihak medis mengatakan sulit bagi dia untuk mendapatkan keturunan. Maka dia harus menyampaikan terus terang kepada laki-laki yang ingin apa? meminang dia. Nah saya ini mohon maaf. Nah, ada kekurangan ini. Ya, mungkin sulit untuk bisa mendapatkan keturunan dari saya. Ya. Jadi kalau laki-lakinya siap menikmati resiko dan mengagakkan. Lamas, ya, tidak mengapa. Kita akan ikhtiar, kita akan cari pengobatan. Tetap saya punya harapan ya dapat keturunan dari kamu. Nah, maka terus. Tapi kalau laki-laki mengatakan, waduh, tidak siap saya. Tidak berani, tidak mau ambil resiko. Ya sudah. Barokallawfi kum, gitu nah. ya. Jadi kalau dosanya itu ada kaitannya dengan barokallawfi kum e, rumah tangga, ya, sungai rumah tangga ada kaitannya dengan barokallawfi kum kehormatan rumah tangga, maka dia harus menceritakan. Nah, terjadi barokallawfi kum apa di belakang, ya, rasa penyesalan. Nah, dan sang suami merasa ditipu. Barakallahu Wallahu taala alam biswat. Hmm? Hmm? Nah. Ya. dia menyampaikan itu di masa-masa lalunya. Ya, di masa-masa lalunya dia sampaikan barakallahu fikum kalau dia pernah terjatuh dalam hal yang seperti itu. Allahu Taalaamin sholawat. Apakah perlu menceritakan masa lalu kepada calon suami sebelum menikah? Ya tadi, ya kalau ada kaitannya dengan barakatul fikum kemaslahatan rumah tangga, ya barakatul fikum, maka perlu. Tapi kalau tidak ada, ya barakatul fikum, ya maka tidak perlu. Nah, barakalawikum. Misal, ya dia pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki yang lain, barakalawikum. Ta'iyat. Atau dia cerita, ya masih ada laki-laki yang apa, menyukai dia, begitu barakalawikum. Tapi dia sudah uh, meninggalkannya, nah. Itu perlu untuk diketahui oleh uh, Ya Calonnya nah. Wallahu ta'ala Apa yang harus dilakukan apabila Sudah terlanjur berbeda Visi dan misi nah. Ya Musyawarah tadi Barakulahikum Untuk menyatukan Kembali Ya Visi dan misi. Nah, wabarakatuh. Adanya yang namanya islah. ya, sehingga uh, visi dan misi tadi bisa wabarakatuh disatukan. Nah, Tidak masalah. Misal dalam satu perjalanan itu punya tiga atau empat tujuan, kan? Dalam satu kali berlayar tujuannya. Ke Mesir. Habis itu nanti ke Syam, Palestine. Habis itu baru ke uh, Turki. Habis itu nanti ke Mekah, atau Madinah. Yang penting sudah terjadi kesepakatan. Ya. Ya, seperti warah-warah wikm terkait dengan masalah pendidikan anak. Warah-warah ya. wikm. Mungkin suami pengen anaknya pendidikan formal, istri pengen anaknya pendidikan pesantren. Ya. Maka ya di, dirundingkan. Barakalawwifikum, taib. Kalau boleh dua-duanya jalan. Ya kan? Barakalawwifikum. Pendidikan formal ya jalan. Pendidikan barakalawwifikum pesantren juga juga jalan. Barakalawwifikum. Sehingga dapat. Dapat semuanya, Barakulahikum. Nah. Yang sulit itu memang ketika masing-masing matap. <tuh> Mbak, harus tujuan saya. Nah. Yang istri juga demikian, Barakulahikum. Maka itu nanti akan dibutuhkan, Barakulahikum, seorang ee, hakim. Ya. Nah. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang hakim dari pihak wanita dan hakim dari pihak laki-laki yang akan memutuskan barakah fikum. Kalau memang sudah sampai sangat-sangat eh, barakah fikum parah berat, ya untuk bisa menyatukan visi dan misi tadi dan dikhawatirkan akan terjadi perpisahan. Wallahu taala alam bi Suami itu disebutkan dalam riwayat sebagai seorang ra'i Nah ra'i itu pengayom, pemimpin Barakulah Tentu dia punya tanggung jawab ya. Beban untuk Barakulah orang-orang yang dia pimpin Apakah seorang suami akan memikul dosa istrinya? Barakalavikum. Jawabannya. Ya, tergantung. Sikap sang suami tadi. Kalau dia mendiamkan. Dia tahu. Ya. Istrinya Barakalavikum jatuh dalam perbuatan dosa. Nah Barakalavikum. Tapi diam. Seribu bahasa. Diamnya itu memang bukan diam untuk mencari momen waktu yang pas untuk barokah wafiqum meluruskan, tapi dia memang cuek. Nah, dia tidak peduli barokah wafiqum. Jadi, ya, dia sibuk dengan urusannya. Barak, bar, padahal dia tahu istrinya ini melakukan barokah wafiqum e, beberapa hal-hal yang menyimpang atau dosa, tapi dia biarkan. Maka sang suami bisa memikul dosa tadi. Karena itu tanggung jawab dia. Kul lukum ro'in. Kul mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan karena akan ditanya. dimintai pertanggung jawabannya. Kalau ketimpangan itu terjadi karena kelalaian kalian. Karena kalian membiarkan. Kalian akan terkena. Nah, tapi kalau Barak Lafikum Dia sudah menjalankan tugas Sebaik mungkin dia sudah berupaya Untuk meluruskan Dia sudah berupaya untuk menegur Menasehati Barak Lafikum ya Tapi tetap saja Istrinya ini Barak Lafikum bandel Belum Tembus ke dalam hatinya Belum mendapatkan taufik Dari Allah Maka dia telah Barak Lafikum berlepas diri Nah artinya dosa itu akan menjadi tanggung jawab istri itu sendiri karena suami kan tugasnya sebagai seorang pengayom pemimpin Wallahu ta'ala alam biswab jadi kalau dia diamkan dia tahu maka dia akan dapat ya, apa, memikulnya tapi kalau dia sudah berusaha maka dia barak wafikum terbebas Nah, dari dosa tadi. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Hmm. Sudah menikah. Sebelumnya belum cerita. Awalnya pada pacaran, dia datang. Heeh. Sudah, itu saja. Jadi kalau uh, sudah, ya. Sudah apa? Sudah Terlanjur, sudah menikah, terus baru mengetahui faedah seperti ini, Maka dilihat kondisi yang ada, masalah dan mafsadah tentunya. Nah, kalau memang tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk e, bercerita tentang itu semua, Maka lebih baik dia simpan. Nah, karena semuanya berjalan mulus, ya normal tidak ada masalah, ya sudah. ya simpan saja. Tapi kalau ada hal-hal yang eh, apa yang memang ya, mengharuskan dia untuk mengungkap kembali file yang lama karena memang ada faktor-faktor yang mendorongnya, maka dia harus berkata jujur. Tapi kalau nggak ada, ya sudah disimpan saja. Hmm. Seperti apa? Ya, seperti mungkin ada orang-orang yang nggak suka, ya nggak suka dengan rumah tangga dia yang begitu, masya allah semuanya berjalan dengan baik, dapat suami yang saleh, pekerjaan yang mapan, tempat tinggal ada, ada, ada temannya nggak suka, kemudian cerita, ya istrimu itu ada orang lain yang membongkar duluan, dia itu begini begini begini, berarti kan ada yang apa? Mendorong, maka disitu dia Ya, cerita kan apa adanya. Ya, tentang eh fikum masa lalunya. Untuk barakallahu fikum membuat apa? kejelasan. Wallahu taala alam biswa. Ya, wallahu taala alam biswa. Nah, tapi kalau enggak ada, semuanya berjalan dengan baik, ya. Bagus, ya sudah ya Simpan saja. Karena memang itu hukum asalnya. Nah, aib kita itu kita simpan. Kecuali tadi saya bilang untuk hal-hal yang di situ ada mas maslahatnya. Wallahu taala alam bishowab. <tuh> ada lagi. Kalau tidak ada kita cukup ke sampai sini. Subhanallahi wa bihamdika syadallahilailaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.